Setelah bisnis, pemerintah tengah merevisi kurikulum pendidikan yang akan ditetapkan mulai tahun ajaran mendatang. Lantaran, kurikulum saat ini dinilai sangat kaku, membosankan, dan tidak efektif. Kurikulum baru nanti akan memfokuskan siswa pada pendidikan karakter dengan metode pengajaran yang lebih melibatkan siswa. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, melihat revisi kurikulum yang tengah dilakukan. Menurut Bapak dasar pendidikan apa lagi yang harus diperkuat? Jadi apa sih dasar pendidikan yang harus diperkuat oleh setiap siswa itu tiga satu bahasa bahasa itu setidaknya dua yang wajib itu bahasa kita sendiri. Kemudian ada yang harus ditambahkan entah itu bahasa Mandarin atau bahasa lainnya Mau bahasa Inggris, bahasa Perancis silahkan Lihatlah dunia 50-100 tahun ke depan seperti apa Jadi jika kita ingin deal apa ingin menjadi bagian dari masyarakat dunia Kita juga kan harus mempersiapkan generasi dari yang anak SD sampai perguruan tinggi menguasai bahasa karena bahasa adalah wujud dari atau instrumen utama untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita. Kalau kita menyampaikan gagasannya a i u gitu ya susah orang tidak bisa menilai gagasan kita itu baik atau tidak. Belajar bahasa itu lebih encer kalau kita masih belia dini. Kalau sudah SMA kita belajar bahasa dengan benar susah sudah. Satu bahasa, kedua matematik Ketiga sains Itu saja tiga diperkuat Nah, mata pelajaran yang aneh-aneh itu Justru yang harus disingkirkan Bukan bahasa itu Karena bahasa adalah pilar Utama di dalam pendidikan Untuk menghasilkan manusia-manusia Yang punya fondasi bagus Untuk dikembangkan terus-menerus Mata pelajaran apa yang anda maksud Harus dihilangkan itu pak? Nah, campakkanlah mata pelajaran Yang jadi beban yang tidak ada gunanya yang mempelajari ibu kota-ibu kota. petugas kota, kecamatan, tugas apa. Aduh, membosankan. Jadi semua mata pelajaran diajarkan. Kita menjadi tahu banyak tapi sedikit-sedikit. Nah, lebih baik kan fondasinya diperkuat. Kalau orang matematiknya bagus, sainsnya bagus, bahasanya bagus, mau jadi seniman dia, mau jadi olahragawan, itu yang bermutu. Seolah-olah kan kalau di kita sekarang, olahragawan itu cuma otot saja. ndak? Olahragawan tuh butuh otak. Jadi ngatur strategi, kalau pemain sepak bola, main bulu tangkis, dia bisa melihat situasi dengan cepat itu, karena dia punya tiga landasan itu. Kenapa Messi itu bisa mencetak banyak gol dari tendangan bebas itu? Karena dia belajar geometri. Jadi, Bola, tungkung, bisa begitu kan. Itu kan dari sains. Tapi kalau dia tidak pernah belajar sains, tidak pernah belajar matematik, ya otot aja jadi tembakannya selalu melebar atau meninggi dari tiang gawang. Nah, untuk jam belajar di sekolah, menurut Bapak, berapa lamakah waktu yang ideal untuk anak SD sendiri, Pak? 5-6 jam. Net ya. Jadi istirahatnya nggak termasuk. Karena anak-anak itu kan harus lebih banyak bermainnya. Jadi 24 jam, 8 jam itu tidur, ditambah bermain-main 5 jam 13, di sekolah 6 jam. Tak kena 13 sama 6, 19. Nah, sisanya untuk macam-macam lah dia untuk keluarga, untuk macam-macam lah, bikin PR di rumah, gitu-gitu. jangan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk belajar ndak, karena masa bermainnya pun penting. Nah, bermainnya juga kan bisa kita arahkan ke yang mempunyai unsur edukasinya. Ya, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6 berbeda. Kan? Makin lama makin banyak jam sekolahnya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.